Percik perenungan Malam menggelanyut sukma Dingin memecah kebisuan Ketika hati dan jiwa telah lelah Peraduan menjadi pelabuhanku Sebelum mata ini memejam Sebersit kisah melintas kalbuku Cerita ayah kepada anak semata wayangnya yang selalu membantah sang ayah kata ayah kepadanya anakku bila sekali kau menyakiti hati seorang insan maka taruhlah sebuah paku di bilah bambu itu bila setiap katamu yang menyakitkan itu Tambahkanlah satu paku lagi Bila dalam satu hari saja Engkau menyakiti insan Maka ada 30 paku Dalam satu purnama di bilah bambu itu Lalu ketika engkau sadar Akan kesalahanmu Dan meminta maaf kepadanya Maka berbuatlah kebaikan kepada setiap insan Untuk setiap perbuatan baikmu itu Engkau boleh mencabut satu paku Yang telah kau tanam di bilah bambu itu Setiap hari selama satu bulan lamanya Engkau berbuat kebaikan Maka satu demi satu paku yang kau tanam Akhirnya tercabut juga lalu sang ayah berkata kembali kepada sang anak apakah ketika maaf telah kau ucapkan dan paku telah tercabut dengan semua kebaikanmu maka impaslah sudah yang telah kau lakukan anakku kata ayah kembalilah ke bilah bambu itu dan lihatlah betapa paku yang kau tanam telah menyakiti atau karena menyakiti hati sang insan Dan telah kau cabut dengan perbuatanmu berbuat kebaikan Ternyata meninggalkan bekas dan lubang Walau paku telah tercabut namun bekasnya masih ada Karena itu anakku, kata sang ayah, renungkanlah setiap kata dan perbuatanmu sebelum menyisakan luka di hati insan manusia. Cerita ayah kepada sang anak tadi mengantarku ke peraduan tadi malam. Dan ketika ku terbangun dalam selimut fajar, renunganku tembak kembali terpercik. Astaghfirullah al Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh persada Nusantara. Kembali Anda bersama kami dalam percik perenungan. Kali ini bersama saya Doni De Kaiser. Mudah-mudahan sebaik kata tadi mampu mengajak Anda untuk merenungi kembali akan arti kehidupan kita dan selama 60 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk kembali meremungkan akan arti kehidupan dalam sepercik dalam program kita percik renungan. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan jumpa kita, saya ajak Anda untuk menyaksikan tayangan visualisasi yang berikut ini. Halo dari budaya kita selamatin alam ini. Sungguhnya uh, membentuk manusia itu memang dengan kasih sayang dengan dengan kasih sayang dengan kasih ya. sayang jadi ketika saya saya kebetulan dari kecil emang dari eh, lahir dari keluarga yang memang Islam namun hanya hanya <laughs> Islam keturunan Pak Arif maaf ya, ya tanpa bermaksud menjelemin orang tua gitu eh, kemudian eh, ketika saya rem, saya menjalani masa kecil sampai remaja itu eh, bukan tidak dengan eh, sewajarnya Nah, seiring waktu Terus e, banyak hal yang saya dapat dari saya ke pengajian Banyak kenal dengan orang-orang yang memang Betul-betul mereka mengarahkan saya hmm. Ke arah yang terus tambah lebih baik gitu yeah, yeah. Kemudian saya berpikir bahwa Oh betapa Betapa baiknya Allah itu kepada saya selama hmm. ini yeah, yeah. E, Cuma saya belum Belum sadar gitu bahwa Artinya kemudian dari situ saya banyak Melihat e, ke bawah Pak Arief ya, yeah, yeah. Bahwa di bawah itu betapa banyak orang-orang yang memang uh, uh, kurang beruntung gitu. Betul. Ya, ketika saya banyak, makin makin saya apa melihat banyak ke bawah, uh, saya makin uh, uh, jadi timbul semangat saya untuk untuk apa ya? Karena saya ingin saya ingin ikhlas, jadi saya nggak mau nggak mau bilang itu membantu ya. Saya bersin bersimsim nggak? Pakai disuruh orang nggak disuruh. Bapu ke gubernur Tapi bagian itu tugas saya hmm. ya, ya. Karena ritual ini kan bagian saya saya ibadah hmm. Nah itu yang saya katakan ya. bahwa Alam ini bukan warisan Titipan ya. anak cucu Jadi kalau paham saya nih ya, ya, ya Jadi ya. Kalau warisan dengan titipan beda beda. Bagaimana? Kalau warisan begitu saya mau hmm. ambil Mau habis, mau untung, merugi, bodo amat <laughs> saya. Ya. Tapi kalau titipan punya tahu jawab ya, ya. Kalau laut ini sekarang harus ada ikannya sungai beningan anak cucu kita gua harus yeah. kalau kita punya hutan 17 turunan hutan itu harus ada itu bagian kehidupan ini yeah. makanya mem membangun ini jangan karena untung jadi kearifan hmm. jadi pada intinya e, ketika kita berkegiatan apapun yang adalah intinya membantu orang-orang ya e, pada umumnya emang masih banyak orang Emang profit oriented Pak Arief oh. Gitu profit oriented Kalau yang yeah. hasil pengamatan saya ya yeah. uh, Apapun jenisnya gitu Maaf saya tanpa mengurangi rasa hormat Kepada orang-orang yang memang bergerak uh, mm. Di bidang hal yang masih seperti ini seperti yeah. ini. Jadi pada intinya uh, Ketika kita uh, memposisikan Sesuatu itu dengan ikhlas mm. jadi, jadi enak Pak Arif ya Jadi yeah. saya juga menghimbau kepada Kepada orang-orang yang Mungkin merasa dirinya berkelebihan dalam hal materi pun, hmm. Pak ya? ya. Ya, tolonglah. Ya. Minimal membantu orang-orang yang seputar dekat dia aja siapa diperhatikan. Siapa yang ini. Baik. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak ya, usah ya. pakai kamera lagi ya, kalau menolong itu ya. <laughs> Dari pengalaman Ibu Elis dan Pak Edin tadi sebenarnya hati kita tersentuh dan saya mengajak Anda untuk melihat kembali ke dalam hati kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sebenarnya berbuat kebaikan, berbuat amal, kalau ada kamera di depan kita, kalau dilihat orang banyak, ataukah karena keikhlasan? Sebenarnya banyak makna yang tersirat dalam setiap tingkah laku atau perilaku manusia yang tanpa kita sadari sebenarnya sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sejauh mana sebenarnya Anda merenungi kembali makna kehidupan itu? Pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Anda untuk berdiskusi dengan narasumber kami yang sudah kami undang ke Studio 8 TVRI Senai Jakarta. Saya perkenalkan beliau adalah Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA. Beliau adalah... Direktur Pasca Sarjana PT. Iki Jakarta, sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Syarif Diatullah Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz kalau kita bicara sehat luar biasa ya. Mm -hmm. Itu, setiap hari. Yang Betul. Luar biasa. Tapi Ustaz menurut Anda apakah banyak orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya tidak merasakan betapa nikmat anugerah yang Allah berikan pada kita setiap hari, setiap detik seperti ini? Betul. Betul. Ya? Jadi ada ungkapan dalam bahasa Arab itu asihatu tajun alaru usil asihha walayak rifuha ilal mardoh yang artinya kesehatan itu merupakan mahkota ya, hmm. yang ada di kepala orang-orang yang sehat. Namun sayang tidak ada orang yang menyadarinya kecuali mereka yang sakit sehingga ketika sakit itu barulah terasa Betapa nikmatnya orang sehat itu. Ya, ya, ya. Ketika orang menggeletak di tempat tidur. Tidak bisa pergi kemana-mana. Begitu melihat temannya datang. Aduh alangkah nikmatnya. Kalau saya sehat. Bisa bepergian bersama kamu. Bisa berwisata. Bisa kemana-mana. Tapi sekarang karena sakit. Saya hanya dapat tiduran saja. Termasuk nah, nikmatnya sholat Ustaz. Termasuk nikmatnya sholat. Orang yang tahu nikmatnya salat adalah mereka yang menyadari betapa salat itu memberikan manfaat pada diri mereka yang mengajakkan. Ya. Namun kalau salat itu hanya sebagai beban, maka mengerjakannya pun akan ogah-ogahan dan selalu ingin secepatnya selesai nah, kilat begitu. khusus ya oke okay, ustadz nah. kalau begitu kita ajak pemirsa untuk sama-sama merasakan nikmatnya solat mm -hmm. karena saat ini sudah menunjukkan waktu untuk solat subuh untuk di daerah khusus ibu kota jakarta sekitarnya baik pemirsa sejenak kami ajak anda untuk mengikuti kumandang azan subuh untuk daerah khusus ibu kota jakarta dan sekitarnya kita ikuti tanda waktu solat subuh berikut ini Bersama kami dalam percik perenungan Dan Sudah dalam menjalankan ibadah salat subuh Satu kenikmatan Yang diberikan oleh Allah SWT Yang kadang kita tidak merasakannya. Sekian menit saja dalam sehari ternyata Allah sudah memberikan banyak kenikmatan dalam hidup kita, Ustaz. Banyak orang yang tadi Ustaz katakan sholat saja susah gitu, terpaksa pengen cepat selesai gitu. Padahal sebenarnya kalau pengen cepat selesai, dia pengen cepat-cepat menghilangkan kenikmatan, ya, Ustaz ya. Iya. Betul. Ada fenomena apa sebenarnya di dunia modern yang kata orang ini sudah serba materialistik nih? Iya. Mm -hmm. Jadi <tuh> fenomena yang muncul itu sekarang mm -hmm. ini adalah bahwa orang cenderung untuk mengejar sesuatu yang sudah menjadi target dalam kehidupan mereka hmm. sehingga kadang-kadang tujuan ini akan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan rohani yang ada dalam diri mereka sendiri kita jangan lupa bahwa manusia itu adalah makhluk dua dimensi hmm. ada dimensi raga ada dimensi jiwa kalau raga itu memerlukan atau membutuhkan sesuatu untuk Memberikan kepuasan-kepuasannya Maka jiwa pun demikian ya. Jadi dimensi jiwa ini Beda dengan binatang Kalau binatang itu hanya raga dan nyawa tapi ya. kalau manusia Raga dan jiwa Karena dalam jiwa itu Tercakup pula Dimensi atau potensi kehidupan Yang biasa disebut nyawa itu Juga potensi berpikir Dan potensi merasakan Nah ya. Potensi merasakan inilah yang sebetulnya mempunyai apa itu hal yang sangat berpengaruh bagi manusia. Ada segumpal daging yang membedakan ciptaan Allah manusia betul, dengan yang betul. lainnya yaitu hati. Kita hati. punya hati. Hmm, betul. Bagaimana Ustaz betul. Anda melihat hati kita harus diasah setiap hari. Sementara saya katakan dengan pernyataan dari Pak Idin dan Bu Elis tadi bahwa ada beberapa hal yang bisa kita tangkap. Hmm. Kasih sayang. Ya keikhlasan, ya. hmm. ketulusan, ya. kemudian ada kearifan dan tidak mencari untung. Uhum. Apakah itu semua kembali kepada hati? Ya, betul. Jadi kembali hadis nanti kalau dalam hadis Rasul itu ya. Ala fil jasadi mudhghatan. Ala inna fil jasadi mudhghatan. Wa in saluhat saluhal jasadu kulluh, wa in fasadat Fasadal jasadu kulluh ala wahiyya alqalbu. Ya. Jadi sesungguhnya dalam jasmani ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini bersih, sehat, maka seluruh badan akan sehat, akan baik. Tapi apabila segumpal daging ini rusak atau tidak normal, maka badan pun akan terpengaruh menjadi tidak normal. Nah segumpal daging ini yang disebut kolp atau hati. Nah hati itu bagikan cermin. Cermin apabila bersih, ya, kita berdiri di depannya, maka akan tampak atau cermin itu dapat memantulkan gambar seindah hmm. aslinya, bahkan mungkin lebih lebih Indah. detil lagi. Sehingga hmm. ya, kalau berdiri, wah ini ada kerutan, ini ada flek-flek kita, maka nampak. Kalau cermin itu cernih. Nah hati begitu juga. Kalau cernih, maka sinar petunjuk ilahi yang masuk, akan dapat dipantulkan Dengan sangat bagus Sehingga yang muncul hanyalah Keinginan-keinginan berbuat baik Motivasi-motivasi hmm. hmm. Untuk melakukan hal-hal Yang terpuji Nah di situ karena apa? Sinar petunjuk ilahi tadi Karena berasal dari Allah yang maha baik Pasti yang masuk pun akan Merupakan kebaikan-kebaikan Sehingga muncul Rasa keikhlasan untuk melakukan suatu Rasa untuk Menjalankan hal tanpa pamrih. Dan itu ada misalnya dalam surat Al-Insan. Ayat 9. Ya. Allah mengisahatkan. Inna manut'imukum liwat silahi. Wala nuridu mingkung jazaan. Wala syukuro. Nah ayat ini e, berkaitan dengan e, pertanyaan seseorang. Atau pertanyaan masyarakat pada seseorang. Kenapa anda selalu membantu orang yang kesulitan, selalu memberi makan orang yang kelaparan tanpa pamrih. Maka dijawab inna manut inum sumunya kami memberi makan kamu sekalian ya. hanya etigo anu fadilannya untuk mencari ridho Allah hmm. dan kami tidak mengharapkan rasa syukur atau balasan dari kamu semua. Nah ini artinya munculnya dari keikhlasan. Ya ya. Nah ini karena dipandu adanya keyakinan. Bahwa kalau kita ikhlas melaksanakan sesuatu, maka ini akan menjadi tabungan kita. Bahkan investasi ya Ustaz? Investasi. Bahwa Allah mengatakan, Manja'abil Hasanati falahu ajru amsaliha. Barang siapa melakukan kebaikan, ikhlas tanpa pamrih Sebenarnya dia telah menabung sesuatu yang nilainya 10 kali lipat. Dari apa yang dikerjakan tadi ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Idy dan Bu Elis tadi Sebenarnya memberikan kita motivasi hmm. Untuk bagaimana berbuat baik dan berbuat ikhlas ya. Nah sementara ada satu fenomena Ustadz Banyak sekali saya tidak tahu Apakah ini sebuah gejala ke arah yang menyesatkan Semua diukur dari materi hmm. Semua diukur dari saya memberi apa, saya mendapat apa ya. Tapi sebelum Anda menjawab Ustadz Saya ingin mengundang partisip pemirsa Untuk nanti ya. Anda juga bisa berbagi dengan kami Merenuni apa yang kami perbincangkan di kesempatan pagi hari ini Silakan catat nomor telepon kami di 574-3476 Atau di luar Jakarta silakan ke 021-574-3478 Sekali lagi di 574-3476 Atau 021-574-3478 Ustaz, ada yang menarik mengenai pertanyaan saya tadi Apakah kita bisa generalisir Generalisir mudah kita di masa sekarang akan datang akan terbelenggu oleh sifat-sifat materialistik sehingga hatinya, kolbunya terselimuti hal seperti itu jadi eh, apa itu? kalau dalam ilmu pendidikan itu ya, itu ada tiga hal yang akan membentuk sikap manusia ada yang menyatakan itu naturalisme hmm. bahawa ini sikap itu akan terbentuk karena keturunan kalau seseorang merupakan keturunan dari orang yang Tujuan hidupnya materialistis tadi Maka dia pasti akan terselimuti oleh kondisi demikian Faktor genetika? Iya. Ada seperti itu ada. ya? Ada, tapi yang kedua Faktor empirisisme ya. Nah ini dari pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan Tapi ternyata ada pula yang Lungunya buruk, tapi orangnya tetap baik Maka ini kurang valid Maka muncul yang ketiga Konvergensi, hmm. gabungan Jadi darah genetik ada pula pengaruh lingkungan. Ya. Nah persoalannya, kalau remaja mungkin dia genetiknya tidak demikian. Tetapi ada lingkungan ya, yang teman. mempengaruhi dengan sifat materialistis tadi. Bisa jadi dia akan terbentuk demikian. Hmm. Maka disitulah harus diarahkan bagaimana menanamkan sikap-sikap keikhlasan. Bukan hanya untuk tujuan sesuatu yang bernilai sesaat. Apalagi menanamkan dengan keteladanan dana, Mustafa. Ya, okay. Baik, Maaf. kita coba menerima masukan dari pemirsa. Silakan anda bisa berbagi dengan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan bapak siapa di mana bapak? Dengan Ma'haditi Tambur Bajenegara Serang Paken. Apa kabar bapak? Asy'ah <laughs> uh, syakaj bung dan. Ya, silakan bapak. Ya, nerasus <laughs> Pak Nerasmeru yang saya hormati. Masalah tadi Ada nyawa, ada jiwa Ini Di dalam hal Pengertiannya itu karena Apakah jiwa itu di dalam Raga manusia itu kan Ada di sim Benda kasar, isim roh, Roh dan akal Ini apakah Merupakan satu kesatuan Di dalam jiwa manusia Apakah Sama antara nyawa Dengan jiwa Nah, ini kalau misalnya jiwa tadi Bapak Kiai apa Bapak Kiai mengatakan nyawa itu pada hewan, kehidupan jiwa kepada manusia. Ini di dalam hal peranannya yang nyata gitu. Minta penjelasan antara perbedaan nyawa dengan jiwa tersebut. Baik. Nah, itu saja dulu kan ya, kali Pak. Iya. Terima, terima kasih bersama. Pak. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Berikutnya silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam Bapak Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Paturusi Di mana Bapak? Dengan Bapak Paturusi Pak Paturusi ya. mohon volume TV-nya dikecilkan sedikit Pak ya Iya Pak Silakan Pak yang yang saya mau tanyakan Pak tentang tentang hati, ya hati, ya dalam ayat Allah berfirman bahwa segumpal daging, segumpal daging, apakah kalau Allah berkata bahwa segumpal daging dagingnya ada? Kerana dia katakan ada di dalam tubuh Yang dimaksud Allah itu Yang dimaksud Allah itu, apa itu? Hati itu menurut kita Apa dagingnya itu ada di dalam tubuh Kemudian apa dalam tubuh. Iya. Kalau dia rusak Kalau dia rusak kalau dia... Maka rusaklah semua Kalau dia rusak hmm? Maka rusaklah semua kalau dia baik maka baiklah semua. Iya, baik, baik Pak. Pak terima kasih masukannya. Kita ya. bisa menangkap maksudnya. Salam Saya, saya masih ber, bertanya-tanya tentang hal ini Pak. Iya, iya. Singkat Pak. Ya. Karena sesuatu yang rusak di dalam tubuh. Karena sesuatu yang rusak di dalam tubuh hanya eh, otak, otak. Oke. Okay menurut saya, ya baik, ya baik pak Patroci, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita berikan kesempatan bagi pemirsa selanjutnya. Silakan bergabung bersama kami untuk berbagi di nomor telepon lima tujuh empat tiga empat Assalamualaikum. Alkum Dengan siapa di mana ibu? Uncu di Padang. Baik, silakan. Assalamualaikum uh, Bapak al Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Di dalam uh, Al-Quran Ada dikatakan uh, Katanya Sifat naik itu uh, Tidak dianugerahkan Kecuali kepada orang yang sabar Dan yang mempunyai keberuntungan yang besar Dan untuk Mendapatkan kesabaran yang Begitu hebat itu apa yang harus dilakukan Pada hati milah yang, yang Begitu banyak tantangannya Dan kebuntungan yang besar itu e, bagaimana harus mendapatkannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <sad> warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ada banyak sekali masukan iya. dan renungan dari Bapak-Ibu Disa Namun sebelum dijawab, kita nikmati dulu sebuah lagu dari Mashari Mashari sudah siapkan dengan lagu berikutnya Kita mau nikmati lagu apa nih? Kemuning Kemuning? Kemuning. Yeah. Kenapa milih lagu Kemuning, Mas Hari? Karena kemuning ini pertama uh, Harum mm -hmm. Harum dia Memancarkan wangi Memancarkan aroma yang sangat luar biasa mm -hmm. Memberikan keindahan bagi Orang yang melihatnya juga mm -hmm. Warnanya indah Putihnya juga Cantik sekali bunga kemuning ini Di samping warnanya Juga Juga Memberikan, kalau di taman Dia memberikan warna tersendiri nah, Ini ibarat hati yang bersih wangi ya, Ustaz, iya, ya? Oke satu lagu kita nikmati bersama Mas Kemuning, Silakan Mas Ari Terima kasih Mas Duni Masih bersama kami dalam percik perenungan Dan kami ajak Anda untuk merenungi berbagai makna kehidupan Masih bersama Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar M.A Ustadz, tadi ada tiga pertanyaan dari pemirsa. Ya. Hmm. Yang pertama soal nyawa dan jiwa dulu nih ya. Apa ya. bedanya nyawa dan jiwa ini? Ya. Jadi begini Kalau nyawa itu adalah potensi yang ada dalam jasmani Yang fungsinya untuk menghidupkan dan berkembang jadi kayak binatang hmm. itu bisa hidup dan tumbuh, berkembang, itu karena ada nyawanya. Ya. Kalau dalam manusia, istilahnya adalah jiwa. Dalam jiwa itu ada tiga potensi. Yang pertama potensi untuk hidup dan berkembang, atau yang juga disebut nyawa. Hmm. Jadi dalam diri manusia juga ada nyawa. Tapi itu merupakan salah satu unsur dari jiwa. Nah gitu. Kemudian yang kedua potensi untuk mengetahui, untuk menganalisis, itulah yang disebut akal. Ya, ini akal ini. Ya. Kemudian potensi untuk merasakan, untuk menikmati, nah ini yang disebut kalau dalam bahasa sehari-hari hati tadi. Sehingga inilah bahwa jiwa itu lebih komplit, lebih lengkap. Dan dalam Al-Qur'an jiwa ini kadang-kadang disebut an nafsu Kadang-kadang disebut ar-ruh. Ya. Nah, di sini jadi sehingga ada hal-hal yang yang apa lebih komplit dalam jiwa itu ketimbang hanya sekedar nyawa tadi. Ya. Saya nah. coba kaitkan dengan pertanyaan atau renungan dari Pak Patrusi tadi. Mm -hmm. Yang sebenarnya rusak itu otak atau hati yeah, itu ya? Yeah. Bagaimana dengan segumpal daging yeah. atau hati jadi, itu Jadi begini. Apa? Jadi tadi saya ingin mm. meluruskan itu bukan firman Allah tetapi hadis, hadis Rasul. Rasul. Inna fil jasad ini uh, Wa ida saluhat, saluhal jasadukuluh. Wa ida fasadat, fasadal jasadukuluh. Alawhiyal kolbu. Ini hadis, bukan ayatnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa ada dalam jasman ini segumpal daging tadi? Maka ketika Rasul mengatakan ala wahyal kolbu, bahwa segumpal daging itu adalah kolb. Maka dalam bahasa Indonesia Kolob itu disebut hati hmm. Nah hati ketika kita buka Kamus besar bahasa Indonesia Ada dua arti Arti secara materi Dan arti secara rohani Arti secara materi adalah Hati itu adalah segumpal daging Yang berfungsi Untuk memompa darah Itulah jantung hmm. Sehingga sering kita Kalau mengatakan Wah hati saya berdebar-debar hmm. Maka yang dipegang kan dada ya, ya. ya kan? Nah dada ini Yang berdebar apa? Sebetulnya jantungnya itulah Lantanya. yang berdetak lebih kencang hmm. Nah hati saya berdebar-debar Di jantung hati Nah di jantung hati Jadi kalau secara medis hmm. Ada hati yang juga disebut liver Lever. Itu letaknya di kanan ini yeah. Tapi ada pula secara bahasa sehari-hari Hati itu adalah jantung Hmm tapi ketika orang mengatakan hati saya berdebar-debar, tidak pernah ada orang mengatakan wah di saya berdebar-debar nggak ada <tuk> itu. Iya, iya. Ya. Itu Ayin, sakit perut itu ustadz. Ini masih <tuk> sini. Nah ya. padahal kalau dibuka dioperasi hmm. yang ada hanya jantung dan paru-paru. Ya ya. Nah ini mana kedua hati adalah organ rohani. Nah ini organ rohani yang berfungsi sebagai apa itu? sesuatu yang akan memberikan isyarat-isyarat kebenaran yang pertama. Mm -hmm. Nah, kenapa demikian? Hati itu dalam bahasa Arabnya kolbun, tapi lengkapnya kolbun nuroniyun atau di Indonesiakan jadi hati nurani. Kenapa disebut nurani? Dari kata nur cahaya, cahaya. sehingga kolbun nuroniyun artinya hati yang bercahaya. Mm -hmm. Kenapa bercahaya? Karena cahaya tadi berfungsi untuk memberikan penerangan. Oke. Nah, Ustazullah, kalau untuk melatih kesabaran yang mana yang dipakai? Ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu Unjuk di Padang tadi hmm. itu. Betul. Nah, dalam surat As-Sams ayat 7 dan 8 Allah mengisyaratkan wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha yang artinya Demi jiwa manusia bila sudah disempurnakan kejadiannya maka ke dalam jiwa itu dianugerahkan potensi fujur dan potensi takwa Nah, ini kembali ke jiwa lagi ya. Potensi fujur adalah kekuatan yang selalu mengajak kita untuk berbuat buruk. Potensi takwa adalah kekuatan yang selalu mendorong kita berbuat baik. Nah, ini ada sehingga secara paten Manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan Dan untuk melakukan keburukan hmm. Keduanya tidak bisa dihilangkan ya. Karena ini paten dari Allah Yang bisa apa? Dikendalikan Nah, dengan mengetahui diri sendiri ya. Maka kita akan dapat mengendalikan diri ya. Sebagaimana pesan Rasul Man arofa nafsahu Fakot Arofa Robbahu Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya hmm. Mengenal diri apa? Ada potensi buruk, ada, ada potensi, potensi baik. baik Tapi Allah juga menganugerahkan Kolbun Nuronyun ya. Hati Nurani yang selalu memberikan penerangan pertama ke arah kebenaran ya. Kemudian diberi pula akal hmm. yang ada dalam hati tadi ya. Sehingga di situ unsur-unsur negatif tadi ...dapat dipergunakan untuk mengendalikan potensi fujur. Ya. Nah, Ustaz, itu. masih banyak di sekitar kita orang-orang yang berhati baik... Mm -hmm. ...dan menggunakan akal pikirannya untuk kebaikan juga. Ya, yeah, betul. Ada dua di antaranya yang akan kita saksikan sebentar yeah. lagi... Yeah. ...statementnya dari Ibu Sri dan Bang Bahtiar. Mm -hmm. Kedua orang ini yang patut menjadi teladan juga... Yeah. ...karena mereka mm -hmm. berdua mempunyai keikhlasan... Mm -hmm. ...dan kepedulian untuk bidang pendidikan dan budaya. Yeah. Baik kita saksikan, pemirsa kita saksikan sama-sama tayangan yang berikut ini. Baru-baru ini sangat memperhatikan juga ada putra dari seorang warga kita yang ditangkap. Itu karena... Uh, dijadikan kurir. Karena hmm. itu masih anak usia SMP, Pak Rief. Yeah. Nah, hal inilah yang memprihatinkan saya pribadi untuk mendirikan kelompok bermain untuk mengamankan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hmm. Uh, ter terbersih pikiran saya prihatin terhadap kondisi lingkungan karena banyak masyarakat yang tidak mampu hmm. menyekolahkan putra putrinya ke sekolah yang formal. Yeah. Karena memang mayoritas uh, masyarakatnya prasja, terapak Rief. Ya. Yang tidak mampu menyebabkan ketika yang dirakit sangat mahal hmm. Sehingga di usia sekolah ada yang seharusnya kelas 1 Mereka masih belum sekolah Itulah yang memperhatikan saya untuk mendirikan kelompok bermain anak usia dini Pak Arief hmm. Lalu apakah Ibu bekerja sendiri atau ada beberapa teman-teman guru? Ya ada Pak Arief Pada hmm. mulanya saya mencari uh, murid itu Saya door to door Saya ketuk pintu-pintu warga hmm. yang hmm. saya lihat memang Anaknya tidak sekolah Pak Ris. Ya. Uh, pertama saya mendapat 128 murid Pak Ris, tapi uh. karena tidak tertampung. Jadi saya mohon kepada Bapak RW untuk memberikan kantor RW sebagai kegiatan untuk belajar. Nah, jadi sekarang belajarnya di mana, Bu? Di kantor RW, Pak Ris. Di kantor RW. Iya. Ya. Ini Belajarnya tidak bayar Pak Ari ah. Rp1.000 per ketemu Itu oh. kalau tidak masuk ya, ya tidak bayar ya, ya, Dan kalau ya. tidak punya orang tua, yatim Apalagi yatim piatu itu ya bebas semuanya Ada rasa tanggung jawab moral saya sebagai orang Betawi hmm. Sebagai anak bahasa ya. Untuk memberikan kontribusi yang terbaik Melalui media, seni, dan dunia yang Betawi ya, ya. Karena terus terang aja belakangan ini Fenomenanya ah, penong Media TV yang seharusnya memberikan sebuah pendidikan yang baik hmm. Memberikan sebuah tontonan Misalnya budaya Betawi yang Kutu hmm. Ternyata banyak melenceng Iya, iya, iya Satu yeah. itu Kedua Saya juga kepernihan menyelamatkan anak-anak Jakarta ya yeah, yeah. Bagi Khusus orang Betawi hmm. Daripada nongkrong-nongkrong ujung-ujungnya narkoba <laughs> Lebih baik kan ikut kegiatan yang positif yeah. Ya itulah Alhamdulillah selama kita lihat baik, ibadah, hmm. memberikan kemudahan waktu itu. Ya selama kita konsepnya ikhlas, sabar hmm. dan istiqomah, yeah. itu enak aja kita jalan Pak. Yeah. Jadi kegembiraan itu yang selalu ada ketika kita mengajarkan, karena kita ikhlas. Dengan modal uh, sabar saya, saya pikir bagaimana gak sabar kan artinya kita punya keluarga hmm. dan harus meluangkan waktu. Itu yeah. kan butuh kesabaran karena anak budi hmm. kita berbagai macam karakter. Iya yeah, yeah. kan? Terus juga kita harus ikhlas. Ikhlas dalam kan suatu saat kita harus nombok biaya karena kita tidak punya anggaran. Artinya setiap bulan itu kita harus menganggarkan paling kecil 800 ribu. Wah Allah akbar. Ya, untuk biaya operasional ya. kan kalau ngaji kita panggil instruktur yang benar-benar uh, kompeten di bidang ngaji. Ya, ya. <laughs> Sering Faris, itu ya, uh, ya kita kondisikan dari keuangan keluarga, dari ya, anak-anak, dari ya, anak -anak, ya. ya adik-adik yang mampu, ya. yang bisa menyumbang itu kadang-kadang saya ketuk hatinya untuk mendanai kalau ada kegiatan di sekolah. Ya ya kita sentuh dengan dengan contoh dari diri kita dulu Pak Arif jadi kalau karena saya guru ya saya contohkan saya berikan uh, misalnya kita ingin melatih anak-anak itu sholat ya kita harus contohkan bahwa kita sholat yeah. tepat waktu dengan lagu-lagu dengan menyanyi oh. gitu Pak Arif kalau di Ya, sebenarnya Ustaz ternyata pengalaman dari Bang Bahtiar dan Bu Sri tadi menarik untuk kita mm -hmm. ya. simak dan ya, ya. ada satu kata yang terucap tadi kesabaran lagi-lagi kesabaran ya. sabar yang seperti apa sih Ustaz yang dibutuhkan ada yang mengatakan sabar itu kita diam mm -hmm. di zolimi kita diam mm -hmm. tapi ada yang mengatakan sabar itu sebenarnya berjuang di jalan Allah gitu kan ya. dari kacamata Anda bagaimana Ustaz jadi ketika sabar yang harus Misalnya salah satu ayat yang mesti kita jadikan pedoman adalah dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, "Wastaiinu biso pri was-shalah." Mohonlah pertolongan kepada Allah terhadap sesuatu yang diinginkan hmm. dengan sabar dan shalat. Nah, persoalannya, apa makna sabar di ayat ini? Kalau makna sabar diartikan pripati, diymi, terima Kira-kira tercapai tidak? Hmm. Ketika kita menginginkan sesuatu ya Saya ingin lulus dengan nilai tertinggi Maka saya mohon pertolongan pada Allah dengan sabar Diam saja Tidak akan bisa Maka sabar di situ diartikan dengan usaha yeah. Tetapi usaha ini disertai keyakinan Bahawa segala sesuatu melalui proses Tidak ada yang instan Nah sabar di situ adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Hmm. Nah di situ apa yang Ustaz anda lihat dari kedua dan keempat tokoh yang tadi kita saksikan statementnya, artinya di tengah kondisi zaman mm -hmm. sekarang ini mm -hmm. masih ada orang-orang sabar seperti itu yeah. yang bisa kita jadikan teladan sebenarnya. Yeah. Sabar ini bisa ditularkan mungkin mm, kepada betul, orang lain. Betul. betul o, bagaimana betul. anda melihatnya? Ia yeah. jadi saya kira mereka itu mungkin kalau saya ambil salah satu ayat dalam surat an-nisa ayat 9. itu Allah meng mengingatkan walyassalladina lataraku min khalfihim duryatan diapan khofu alaihim artinya apa dan apa itu bersikap khawatirlah orang-orang kalau seandainya mereka Meninggalkan generasinya kemudian hmm. Yang merupakan generasi-generasi lemah Yang dikhawatirkan tidak akan dapat menanggulangi segala sesuatu yang terjadi pada mereka ya. Karena itulah kemudian ada atau muncul kepedulian Bagaimana anak-anak ini tidak terlantar Bagaimana mereka tidak putus sekolah Bagaimana masyarakat Betawi tidak lupa pada budayanya Nah, karena kalau lupa dikhawatirkan mereka tidak akan mengenal lagi karakter dari nenek moyangnya ya, ya. atau kebiasaan-kebiasaan terpuji dari masyarakatnya. Nah, di sini tentu akan merupakan suatu generasi yang terputus dari masa lalunya. Jadi nah, tentu tidak baik. Ya. Baik, Ustaz kita coba menyapa ya. pemirsa lagi berbagi renungan dengan pemirsa silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana bapak? Dengan barang cianjur, silakan bapak singkat narik, saja. Iya, iya. Ya. Ini masalah ini hati. Saya tertarik masalah hati. Apakah hati itu otak atau memang organ tubuh yang tadi bisa katakan? Kita di dalam hadis, Inal Biljasa Dimuzawah. Kita salah. Surah Bajazir 10. Kita Rasadat Rasadat alif 10. Allah wahyapal Nah, kalau kita lihat survei, banyak orang yang kata kita itu gila. Ternyata sehat-sehat badannya. Ternyata orang-orang yang dianggap waras, mereka tidak mempergunakan akal, asphalt dimakan, putan dimakan, segala macam dimakan. Nah itu kalau udar rusak, rusak itu seluruh aramnya itu, seluruh tubuhnya itu. Nah apakah ini otak atau memang organ tubuh yang lain itu, Ustad? Mohon diserangkan ya, Ustad. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silakan. Baik, uh, seperti tadi saya katakan segumpal daging itu disebut hati dalam pesan rasul tadi ketika kita buka kamus hati itu bisa bermakna materi atau organ jasmani bisa bermakna organ rohani kalau organ jasmani maka ketika hati atau jantung berfungsi untuk memompa darah bila normal maka darah yang telah diisi oksigen Kemudian diisi sari makanan Akan terdistribusi ke seluruh jasmani Maka ketika itulah jasmani yang mendapat distribusi darah Akan diganti sel-selnya yang rusak Akan diisi oksigen sehingga berfungsi secara normal Maka ketika otak tidak mendapat aliran darah secara baik karena tersumbat Terjadilah yang namanya stroke hmm. Akibatnya urat-urat saraf dalam otak tidak bisa berfungsi. Bila urat saraf tadi berhubungan dengan tangan, tangan tidak bisa digerakkan. Bila berhubungan dengan kaki, kaki akan kaku saja. Ya. Nah, demikian. Baik. Tapi kalau berfungsi sebagai organ rohani, maka ini hati merupakan asal muasal dari segala sesuatu yang akan dikerjakan. Ya. Nah, di sini artinya apa? Ketika dalam hati itu muncul keinginan-keinginan yang dipandu oleh sinar petunjuk dari Allah Maka yang ada hanyalah keinginan-keinginan untuk berbuat baik ya. Sehingga seperti pesan Rasul a'malu bin niat. Semua perbuatan itu dinilai dari niatnya ya. Dan niat itu berawal dari hati ya. baik Nah sehingga dari sinilah Kalau niat dalam hati tidak baik Maka dibaratkan akan menjadi tidak baik ya. yang dalam kondisi ini akan berpengaruh pula pada organ-organ Jasmine ya. nah, di situ. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan di pagi ini bisa mengajak pemirsa juga membuka hati ya, hati betul -betul. kita dan hati ya. pemirsa masing-masing ya, untuk betul -betul. bagaimana kita sebanyak-banyaknya berbuat baik. Mas terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya, Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan memberikan hmm. manfaat bagi umat. Insya Allah. Insya terima Allah. kasih kadirnya dan juga buat Mas. Kita sudah siap lagu. <laughs> apa ini lagu terakhir kita nih? Mas Nusantara. Hari. Nusantara. Nusantara. Oke. Sambil nunggu lagu Nusantara, saya mengucapkan terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Sampai kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Doni Dikaiser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum.